Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajid lahu waliya murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd Jemaah solat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah pada pada pada zuhur kali ini kita kembali bismillahirrahim untuk membahas kajian tentang ekonomi syariah yang dalam hal ini pada siang hari ini saya diamanahi oleh pengurus masjid untuk membahas tentang asuransi dalam aspek atau dalam pandangan Islam. Sebelum kita mulai, mari kita luruskan niat kita. Karena inna malakmalum niat. Sesungguhnya apa namanya segala macam perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Mari kita niatkan duduk kita pada siang hari ini untuk tolabul ilmi, untuk mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan itu semoga bisa dicatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah, assalamualaikum Allah. Nah, kita membahas tentang asuransi syariah Nah kira-kira beberapa hal yang akan kita kaji Sehingga kita bisa melihat pandangan Islam seperti apa Maka kita harus tahu dulu asuransi itu apa Maka saya ambilkan langsung dari rujukannya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 Yang mengatakan bahwa asuransi atau pertanggungan Adalah suatu perjanjian timbal balik Dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung. Penanggung itu perusahaan asuransinya, tertanggung itu adalah e, nasabahnya yang menerima suatu dengan menerima suatu premi. Yang menerima suatu premi adalah penanggung atau perusahaan asuransi untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita. Karena suatu peristiwa Tidak, tertentu, tidak tentu Agak sedikit Belibet sih Dalam muamalah Islam Salah satu uh, Rukun daripada Pertukaran, Islam mengakui adanya Pertukaran, Islam mengakui adanya Hak milik seseorang, beberapa kali Kita sudah bahas itu, jadi kepemilikan seorang itu diakui oleh Islam, dan meskipun kepemilikan hakiki itu adalah kepemilikan milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melepaskan kepemilikannya itu disebut dengan wakaf. Artinya dia memberhentikan dirinya sendiri untuk memiliki sesuatu. Artinya wakaf itu berhenti. Nah, wakaf itu adalah melepaskan kepemilikan individu dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wakaf. Artinya Pak Islam mengakui terjadi kepemilikan. Nah, kepemilikan itu diakui sah apabila sebab-sebab kepemilikan itu dilalui oleh si pemilik. Saya memiliki handphone ini karena saya membeli. Nah, membeli itu adalah alat adalah sebab-sebab kepemilikan atau dalam bahasa fikinya asbabul milki, sebab-sebab kepemilikan. Selain sebab-sebab kepemilikan, barangnya juga harus barang yang halal, barang yang tidak najis dan seterusnya. Maka barang yang haram itu sebenarnya tidak ada kepemilikannya, tidak ada manfaat di dalamnya, sehingga tidak dianjurkan atau tidak dibolehkan untuk dimiliki. dan syarat yang ketiga apabila mencapai nisab harta itu harus dikeluarkan zakatnya. Jadi ada tiga syarat itu Islam kepemilikan asal kepemilikan itu dimiliki dengan sebab-sebab yang sah atau asbabul milkinya dipenuhi baik dengan jual beli baik dengan dihibahkan. Gitu, ya. Yang kedua adalah barangnya halal dan yang ketiga adalah kalau sampai nisab wajib membayar zakat itu. Nah, dalam transaksi asuransi itu apa yang diperjualbelikan? Apa yang dipertukarkan? yang dipertukarkan adalah pada hakikatnya adalah risiko. Harganya adalah premi. Nah, premi yang dibayarkan oleh nasabah itu adalah harga dari sebuah jual beli. Jual beli yang dibeli apa? Yang dibeli adalah risiko. Risiko kalau kendaraannya kecelakaan, risiko kalau jiwanya menghilang, maaf, meninggal, risiko kalau sakit dan seterusnya. Itu yang diperjualbelikan. Nah, lalu kita kaji Nah, ini kira-kira gambaran-gambaran apa namanya? transaksi antara asuransi. Nasabah dengan perusahaan asuransi. Nasabah bayar premi, membayar harganya. si perusahaan asuransi akan menjadi penanggung apabila terjadi musibah. Jika terjadi musibah dia akan bayar klaimnya. Dia akan jadi musibah dia akan bayar klaimnya. Nah, dalam muamalah terutama dalam bab tentang pertukaran atau atau dalam bab jual beli atau al-bai', itu disyaratkan bahwa salah satu syarat syarat cah jual beli itu ada dua syarat kepada mutaakidain, kepada orang yang bertransaksi dan syarat terhadap barang dan harga kalau anak-anaknya, anak-anak bapak ibu sekalian itu sekolah di SD yang islami atau SDIT yang sekarang banyak itu itu ada pelajaran tentang hukum jual beli itu di fikih itu. Saya baru kemarin menemani anak saya belajar tuh di kelas 6 itu ada tentang fikih jual beli. Bagus sekali. Jadi dari kecil anak-anak sudah diajarkan bagaimana fikih jual beli itu. Nah, itu merujuk kepada kitab-kitab kayak fikih sunnah, fikih Islam by Dilatuhu dan seterusnya. Jadi itu itu kurikulum menurut saya bagus sekali. Nah, di dalam syarat jual beli salah satunya adalah syarat jual beli tengkait sama barang adalah barang yang diperjualbelikan selain tadi barangnya halal tidak sebaskar najis bahwa barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang mungkin diserah terimakan wujudnya ada barang yang diserah terimakan jual beli rumah ada rumahnya jual beli mobil ada mobilnya maka jual beli fiktif dalam Islam itu dilarang karena tidak memenuhi syarat sah jual beli gitu nah ketika Yang diperjualbelikan adalah di sini risiko, maka risiko itu sesuatu hal yang tidak clear, yang tidak jelas, bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Sehingga salah satu syarat dalam jual beli yang sebut dengan makbulon yang harus bisa diserah terimakan itu tidak terpenuhi, tidak terpenuhi di dalam transaksi asuransi. Selain itu. Kita mengenal, ini juga pernah saya sampaikan bahwa dalam prinsip-prinsip dasar muamalah itu Pada dasarnya di muamalah itu semuanya dibolehkan kecuali yang dilarang ya. Semua transaksi jual beli atau transaksi antara manusia dengan sesama manusia Itu pada dasarnya dibolehkan kecuali yang dilarang Apa yang dilarang, yang dilarang itu enggak banyak Karena larangannya udah berhenti Rasulullah sudah tidak ada ayat Al-Qur'an sudah sempurna, sudah tidak lagi tambahan-tambahan ayat lagi sehingga larangan dan perintahnya pasti sudah selesai. Nah, yang dilarang kalau kita bikin pai chat apa sih namanya? cap kue gitu, itu yang dilarang tentu sedikit, yang boleh pasti banyak. Sehingga kita dalam dalam transaksi keuangan dalam transaksi muamalah itu pasti dibutuhkan banyak inovasi. Karena yang dilarang cuma sedikit. Apa yang dilarang? Biasanya yang dilarang itu adalah riba yang sering kita hafalkan adalah riba. Goror, maisir Lalu adakah eh, transaksi di dalam eh, akad asuransi tadi mengandung ketiga hal tersebut atau salah satu diantaranya? Itu yang menjadi kajian kita. Ya. Yang pertama kita adalah mengenal dengan riba. Apa itu riba? Riba adalah dalam bahasa aslinya disebutkan adalah kunuqordin uh, manfaatan fahu riba. Setiap pinjam meminjam manfaatan fahu riba, yang ada tambahan manfaat. Maka itu disebut dengan riba. Kulu kordin jarom manfaatan bahwa riba. Setiap pinjam meminjam ada kelebihan manfaat maka itu riba. Apakah di dalam asuransi terjadi riba? Apabila asuransi itu di sana ada savingnya, di sana ada investasinya. Jadi asuransi sekarang kan bukan hanya sekedar asuransi tradisional aja nih. Bisa mengasuransi ditambahin dengan saving, ditambahin dengan investasi maaf. Selain asuransi ditambahin dengan menabung, saving, ditambahin juga dengan uh, investasi Nah investasi atau savingnya kalau dia berbasis pada transaksi-transaksi konvensional Ditaruh di deposito konvensional, ditaruh di surat berharga yang konvensional, ditaruh di obligasi yang konvensional Maka sana mengandung unsur riba Yang kedua goror, apa sih goror? Goror itu adalah suatu ketidakpastian dari kedua belah pihak Sering diartikan goror itu adalah sesuatu yang tidak jelas. Gitu. Kalau beli kucing dalam karung itu bukan goror. Itu penipuan. Karena si penjual tahu isinya kucing atau bukan. Si pembeli enggak tahu. Itu namanya penipuan. Tapi kalau jual, apa ya? Kayak ijon itu goror. Jadi baik pembeli maupun penjual, tidak ada yang tahu berapa hasil panennya. Itu goror. Jual beli, ikan yang masih di lautan, pokoknya hasil saya melaut hari ini kamu beli dengan harga 10 juta misalkan hasilnya berapa enggak ada yang tahu, baik penjual, maupun beli enggak tahu, itu yang disebut itu jadi dalam bahasa Arab itu ada goror, ada jahalah kalau jahalah itu ketidaktahuan, tapi dari satu pihak penipuan tadi, kucing dalam garong, penjualnya tahu itunya kucing atau enggak atau jual beli mobil tapi pernah tabrakan, bilangnya enggak pernah tabrakan, nah ini hati-hati itu namanya penipuan bukan goror Apakah terjadi di asuransi terkait sama goror? Goror itu terjadi di asuransi kenapa? Karena itu tadi yang saya sebut, jual belinya risiko. Benar risiko ada suatu hal yang tidak jelas baik penjual maupun pembelinya tidak tahu bakalan terjadi apa tidak. Itu yang disebut dengan jual beli risiko atau transfer of risk tadi. Itu yang uh, letak gorornya di sana. Jadi apabila itu ada savingnya ada ribanya transaksi asuransinya sendiri yang tradisionalnya sendiri itu adalah mengandung ngorok dan yang ketiga, meisir atau perjudian, judi itu zero sum game, uh, waktu itu kita sudah sempat bahas, bedanya judi sama spekulasi, beda ya kalau spekulasi itu belum tentu judi kalau judi udah pasti spekulasi gitu ya. nah, dalam asuransi konvensional terhadap adanya unsur judi untung-untungan, bayar sedikit untuk mendapatkan banyak, bayar sedikit kalau jadi musibah, maka saya nggak perlu menerin mobil saya misalkan tapi artinya, kalau mobil saya rusak Mau saya nggak rusak, maka saya membayar untuk uh, kepada asuransi tanpa ada risiko apapun dari saya nah, kayak gitu. Itu adalah uh, uh, maisir yang terjadi di uh, transaksi asuransi. Jadi kajian uh, pandangan Islamnya seperti itu. Jadi muamalah itu pada dasarnya boleh, kecuali yang dilarang. Sehingga yang dianalisa atau yang dikaji, adakah larangan di dalam transaksi tersebut? Kalau melihat dari pengertiannya tadi. bahwa di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya penggantian ini suatu hal yang tidak clear suatu hal yang risiko tadi. Nah, lalu solusinya gimana? Maka muncullah yang disebut dengan asuransi uh, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau sesuai dengan prinsip Syariah atau asuransi Syariah. Asuransi Syariah menurut Fatwa Nomor 20 DSNMUI tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Pengertian asuransi syariah berbeda dengan pengertian asuransi yang konvensional atau yang ada Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah pihak Sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarro Yang memberikan pola pengembalian menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah Artinya gini kalau tadi transaksi antara nasabah dengan perusahaan asuransi itu adalah memindahkan risiko dari nasabah dengan membayar premi nasabah membayar premi, risikonya nasabah ditanggung oleh perusahaan asuransi kalau di asuransi, skemanya diubah ini terjadi bukan hanya di bukan hanya di Indonesia, pakai ini, ini di seluruh intern dunia internasional bahwa yang saling menanggung bukan asuransinya yang menanggung tetapi sesama peserta asuransi itu pool of funds, apa, ngumpulin uang bersama-sama di dalam satu wadah yang sama. Kemudian dari wadah itu, mereka bersepakat, para peserta asuransi ini bersepakat bahwa apabila di antara kita ada orang yang terkena musibah, maka akan kita berikan dana santunan kepada yang terkena musibah. Jadi yang memberikan santunan bukan perusahaan asuransi, tetapi adalah dana bersama. Jadi, si A, si B, si C, si D, F, semuanya yang peserta asuransi ini membayar premi atau membayar uang yang disebut dengan dana tabaru dana yang sudah diikhlaskan masukin ke sini dari uang ini terkumpul dan apabila mereka bersepakat orang yang sudah naruh uangnya di situ bersepakat bahwa apabila ada diantara para peserta termasuk saya terkena musibah maka akan disantuni dari uang ini Nah, dana ini perlu ada yang mengelola Ada yang mengadministrasikan Nah, siapa yang mengadministrasikan Siapa yang mengelola Siapa yang akan melakukan transaksi Pembayaran apabila terjadi santunan Diperlukan sebuah badan Sebuah perusahaan namanya perusahaan asuransi syariah Jadi perusahaan asuransi syariah Tidak menerima pembayaran langsung Dari nasabah Tapi nasabah itu mengumpulkan uangnya Di pool of fund Karena pool of fund ini Di wadah, sebuah wadah, di wadah ini perlu ada yang mengelola, perlu ada yang mengadministrasikannya, perlu ada yang membayarnya kalau ada yang terjadi musibah maka yang melakukan itu adalah perusahaan asuransi, si perusahaan asuransi ini dapat fee-nya atau dapat pendapatannya dapat income-nya itu dari pengelolaan dana ini, dan pengelolaan administrasinya ini Itu seperti kayak yang terjadi mungkin saya pernah cerita juga di, di apa namanya? di RT saya dulu itu setiap warga iuran, saya lupa 20.000 atau 30.000. Ada musibah enggak ada musibah iuran aja setiap bulan untuk dana sosial. Dana sosial. Apabila terjadi musibah, ada warga yang meninggal, maka ibu-ibu masak di untuk makan si yang terkena musibah. Orang udah Ada keluarganya yang meninggal, pasti nggak sempat masak, pasti nggak sempat mikirin macam-macam, lagi bersedih. Eh, ibu-ibu masak. Uangnya dari mana? Uangnya dari dana bersama ini. Dana bersama ini. Tentu masing-masing kepala keluarga tidak ingin ibu-ibu masak di rumahnya. Artinya ada yang meninggal di rumahnya, kan nggak ingin. Tapi kalau ada yang meninggal, setidaknya keluarga di dalam rumah tersebut tidak kelaparan. Apalagi biasanya, karena rata-rata di kompleks saya saat itu adalah... pendatang, maka begitu ada yang meninggal, saudara pada datang semua udah tamu banyak, gak sempat masak pada kelaparan ibu masak untuk sohibun musibah, yang terkena musibah dan juga untuk para tamu-tamu uangnya dari mana? uangnya dari bersama kenapa bisa dari bersama? karena masing-masing kepala keluarga sudah mengikhlaskan si 20 ribu atau 30 ribu itu terjadi musibah ataupun tidak terjadi musibah diikhlaskan akan diwakafkan akan di akan disedekahkan akan disantuni kepada orang yang terkena musibah itu transaksi yang terjadi gitu. jadi beda sekali meskipun sama-sama namanya asuransi meskipun uh, regulasinya banyak yang sama tetapi cara kerjanya itu berbeda cara kerjanya berbeda bahkan pada awalnya sejarah asuransi yang terjadi ya kayak begini kan secara seransi itu bermula dari para nelayan yang punya kapal, kemudian berangkat kapal, ada yang pulang ada yang gak pulang, ada yang tenggelam ada yang gak yang tenggelam biasanya disantunin sama pelaut-pelaut uh, yang lain gitu kan, pelaut-pelaut yang lain daripada tiap kali event baru, tiap kali ada musibah baru ngumpulin uang yaudah, tiap kali mau melaut ngumpulin uang aja Nah, membeli uang, membeli uang, membeli uang. Ada terjadi musibah, ada yang tak balik, karena tenggelam, keluarganya disantunin dari uang bersama ini. Itu kan prinsipnya kayak gini awalnya. Bukan, bukan, bukan pengelolanya yang bayarin asuransi, tapi para sesama pelawat itu yang bayarin santunan kepada pelawat yang lainnya, gitu. Jadi sebetulnya yang yang dilakukan di dalam asuransi itu mengembalikan sejarah asuransi pada awalnya dulu. Ini ini penjelasannya. Jadi Berbagi risiko finansial antar peserta asuransi bukan dengan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola atau operator saja. Dana tabaru yang terkumpul pada pool of fund itu disebut dengan dana bersama. Dana tabaru tidak boleh dianggap sebagai pendapatan perusahaan. Premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi, eh, premi yang dibayarkan oleh nasabah tidak boleh menjadi dibukukan sebagai pendapatannya perusahaan. Dan klaim juga bukan sebagai biaya, pendapatannya adalah dia dari fee, dari ujroh, dari mengelola itu dia dapat ujrohnya. Uh, ada beberapa perbedaan kalau dibikin apa namanya, dibikin matriks perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Di asuransi syariah ada dengan pengawas syariah, di asuransi konvensional tidak ada. Uh, akad yang digunakan kalau di konvensional benar-benar pertukalan risiko atau transfer risiko tadi. kalau di asuransi syariah itu adalah hibah atau kata di antara sesama peserta asuransi eee, jaminan risiko kalau di asuransi konvensional itu transfer of risk, kalau di asuransi syariah itu sharing of risk, jadi sesama peserta asuransi saling sharing keuntungan seluruhnya milik perusahaan asuransi jadi kalau kita bayar premi ke perusahaan asuransi konvensional itu adalah menjadi pendapatannya perusahaan asuransi, kalau di asuransi syariah adalah sebetulnya dibagi antar perusahaan asuransi dengan peserta sesuai dengan bagi hasil misalkan dari dana kelolaannya itu menghasilkan maka dari hasilnya itu dibagi antara secara muntoroba secara bagi hasil antara si pool of fund tadi dengan si perusahaan asuransi mungkin itu ini ada tambahan lagi investasinya juga pasti investasi yang syariah asuransi syariah asuransi konvensional asuransi yang apa investasinya asuransi investasi yang biasa asal sesuai dengan perundang-undangan kepemilikan konvensional, kepemilikan dana dari premi milik peserta kepemilikan dana dari premi peserta adalah milik perusahaan sementara di asuransi insya adalah milik bersama e, kalau ada klaim dari perusahaan kalau konvensional tapi kalau di asuransi insya dari dana bersama tadi. mungkin itu yang bisa saya sampaikan sudah mendekati jam 1 silahkan jika ada e, yang perlu diperjelas lagi silahkan Jika tidak ada? Oh, ada. Di belakang duluan kira-kira kedengaran enggak kalau dari sana? Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Eh, apakah memang sudah sampai? Yunis ini merupakan peserta tinggal di sana aman untuk masuk dalamnya karena tahu dalam dimasuki. Ya. Ya, oke. Okay. Uh, untuk menjawab itu saya mau bertanya, apakah uang yang kita punya, insya Allah kita terima dengan halal, betul pak ya, betul. Uangnya kita terima dengan halal. Apakah fisik uangnya itu halal atau haram? Apakah fisik uang kita bercampur dengan fisik uang yang non halal enggak? jangan-jangan uang yang ada di dompet kita pernah mampir ke perusahaan Mir pernah mampir kemana bahkan kita ngambil uang di ATM tabungan kita tapi mesin ATMnya mungkin nyampur-nyampur jadi uang tidak bisa dianalogikan dengan makanan jadi kalau dalam bahasa fikih itu ada kias, kias ma'al farik namanya jadi, jadi batal kiasnya jadi kias ma'al farik itu kita mengkiaskan sesuatu hal kepada kondisi yang berbeda makanan dengan uang itu dua hal yang berbeda. Itu. Bagaimana memisahkannya? Memisahkannya adalah dengan sistem akuntansi. Jadi si perusahaan asuransi yang konvensional punya unit usaha syariah itu pembukuannya harus terpisah. Itu ada peraturannya, ada regulasinya secara strik gitu. Bahwa dia harus punya account tersendiri. Pengelolaannya juga harus terpisah. Kalau dia mau beli instrumen-instrumen pasar modal yang obligasi yang konvensional misalkan Yang asuransi syariah, yang unit syariahnya nggak boleh beli. Yang hanya boleh beli yang konvensionalnya aja. Keuntungan dari yang konvensional itu hanya dicatatkan di konvensional. Keuntungan dari yang syariah, misalkan dia hanya belinya yang cukup. Obligasi yang syariah. Maka keuntungan yang ada di syariah hanya miliknya syariah. Jadi benar-benar terpisah. Meskipun dalam satu perusahaan yang sama, itu seperti kayak bank dalam bank atau asuransi dalam asuransi. Jadi kayak ada warung, tapi jalannya dalamnya ada warung lagi terpisah. Jadi kayak satu ruko gitu ya. Ini warungnya banyak, tapi ada satu warung misalnya, kan suka ada gitu ya. Nah warung ini terpisah nih. Atau lantai satunya terpisah nih. Yang lantai satunya ini syaria, yang lantai dua tiga punya nggak syaria misalnya gitu. Bahwa pembukuannya semuanya ter ter berbeda, terpisah. Tapi uangnya kan nyampur pak. Iya uangnya bisa jadi nyampur, tapi uang kan tidak dihukum. O, uang tuh hukumnya netral. Uangnya hukumnya netral. Yang menjadikan uang itu halal atau haram adalah bagaimana cara mendapatkannya, gitu. gitu. Jadi terpisah pak, regulasinya cukup ketat dan pembukuannya juga beda, laporannya juga terpisah. Gitu. Jadi kalau sempat baca koran uh, suka ada laporan-laporan keuangan bank, nah, sebentar lagi ini Maret April ini suka ada laporan laporan keuangan asuransi maupun bank. Kalau dia punya unit syariah baik bank maupun asuransi itu ada ada laporan tersendiri. Ada laporannya terpisah, gitu. karena memang itu kayak perusahaan di dalam perusahaan, gitu. jadi ada ada pembukuan yang terpisah ya. dengan dengan regulasi seperti ini Insya Allah Pak amat, nanti benar-benar digorengnya tuh beda gitu. Silakan, ya Pak silakan Pak. Bahwa um, di perusahaan internasional itu kan ada sistem manajemen, jadi kita bayar. Gimana gimana kalau bayar premi 100 juta? Kalau oh, bayar premi seratus juta berdasarkan uh, aktuari mm -hmm. yang pakai jadi total munculnya yang munculnya? Oh yang ada investasinya pak? Oke. Okay. ada investasinya ya juga. Oh Indomaret? Bukan yang tradisional kan? Yeah. Yang Indomaret nah, oke. Okay. Nanti sebenarnya Apakah, pertanyaan pertama, apakah hal ini terjadi di asuransi dari A? Dan itu berapa, kalau jasa itu tidak habis untuk membayarkan, kue berarti kan ada sisa atau mungkin ada penghubungan? Penghubungan itu apakah kembali ke customer syarikat atau perusahaan? Ya, itu ada pertanyaan. Yang pertama adalah apa? apakah mungkin nanti dananya itu membayarnya 100 juta Ketika pada masa tertentu menjadi 150 juta Yang dipastikan secara fix Kalau di konvensional memungkinkan pak Karena dia udah ngikung kalkulasinya dengan Sistem katakan bunganya berapa gitu kan Kalau di, di syariah tidak bisa pak Yang bisa itu adalah Ekspektasi Gitu. misalkan dengan asumsi katakan 5 tahun belakang bahwa deposito itu bisa dia menghasilkan bagi hasil katakan 5% maka jika dihitung-hitung kalau ini didiamin terus selama uh, 10 tahun maka akan menjadi 100 sekian juta misalkan gitu itu kalau ekspektasi nggak apa-apa asal tidak di, diakatkan asal tidak dijanjikan di depan itu boleh jadi kalau toh lebih harus dikasihnya lebih Misal ekspektasinya 5% sehingga kalau dia selama sekian tahun anggaplah 150 juta, tapi kenyataannya setelah dijalankan investasinya tadi returnnya di atas 5% rata-rata sehingga bisa menghasilkan 160 juta, enggak boleh dikasih cuma 150 juta, Pak. Harus dikasih 160 juta karena itu haknya nasabah. Haknya si shahibul mal katakan gitu, yang punya dananya. Eee, tapi untuk di depan Pak, target kita Pak 150 gitu. kalau lebih kita kasih lebihnya. Tapi kalau kurang ya dapatnya kurangnya. Dapatnya kurangnya. Meskipun kadang-kadang asuransi atau kalau biasa diperbankan ya kurangnya kita kita hibahkan misalkan gitu suka ada kayak gitunya sih. Itu e, pakai dana yang lain alokasinya. Artinya si bagi hasil tidak boleh difiksakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua terkait sama lupa saya. keuntungan oke. Okay. Si pool of fund tadi Ya, si Pulovan ini kan kalau banyak yang klaim, bisa habis. Kalau yang sedikit klaim, tetap banyak di sini, Pak. Punya siapa? Tetap punya para nasabah, baik nasabah yang sudah lama maupun nasabah yang masih baru. Karena kenapa? Nasabah yang lama sudah menghibahkan kok, sudah memberikan kok. Kayak saya misalkan sudah nggak tinggal lagi di kompleks saya yang lama, uang saya di sana masih masih, tapi kan bukan uang saya lagi, karena saya sudah hibahkan. Hibahkannya adalah dengan cara kalau ada yang terkena musibah maka disantunin dari uang itu. sudah udah hibahkan, bukan jadi milik personal lagi nasabah juga, milik bersama, milik asuransi bukan juga, bukan milik asuransi juga, Artinya milik dana kelolaan bersama kalau ada yang kena musibah ini. loh kalau habis, misalkan banyak klaim, Ini pertanyaan selanjutnya, ditanyakan. Kalau habis gimana? Kalau gitu gak ada yang kena bayaran toh? Memang harusnya nggak ada yang kena bayaran. cuman kalau gitu kan bisa terjadi moral haza tuh asuransi bilang oh habis nih Padahal nggak habis gitu kan bisa bisa bahaya tuh nah kalau habis beneran maka perusahaan asuransi diwajibkan untuk memberikan talangan nalangin dulu kalau nanti ada pernah bayar lagi bayar lagi premi terkumpul lagi bayarin lagi talangan itu boleh dikendalikan bunga nggak ya nggak boleh namanya juga nalangin sosial namanya kalau talangan kan talangan kan sosial ya sifatnya kalau nggak talangan talangan silakan kasih talangan ke pool of ini, sehingga pool of ini bisa membayarkan uh, kepada nasabah sehingga kalau ada yang praktisi di asuransi kalau RBC nya konvensional dengan RBC syariah, perhitungannya beda pak, cara ngitungnya beda, RBC itu uh, risk based capital untuk mengukur, mengukur kecukupan modal dari sebuah perusahaan asuransi untuk mengcover risiko uh, daripada nasabahnya, karena dia nggak cover risiko nasabah, yang tapi yang cover risiko adalah pool of ini, makanya dihitung dari Perhitungannya beda lah, perhitungannya beda, modalnya beda, modalnya beda, gitu Pak ya, semoga bisa terjawab, sudah jam 1, sehingga saya tidak berhak untuk mengambil alih jam kerja Anda, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat buat kita semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.